Berikut ini masih ada kolaborasi yang cukup bagus. Ada pasangan romantis dan insyaallah sesuai yang Anda inginkan. Ada Lala Widi, Gerry Mahesa, Nu Palafa. band taver sama dan haru